Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bacaan salat و السلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبدالله و على أله و صحبه و من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد hadirat yang mukarromin ulama al-fudala baharul asabi ba'al qurama bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah alhamdulillah pada malam hari ini kita diajak kuliah al mukarrom Bapak Haji Ahsanul Abi Sekeluarga Untuk menghadiri Walimatul kita Bagi putra-putra beliau Yaitu Adik Ali Akbar Rajif Tafsanjani Dan adik Ahmad Isa Al-Firdauzi Mudah-mudahan Kedua adik kita Yang di malam hari ini Atau yang di Dasyat kuri pada malam hari ini Dijadikan anak yang soleh Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya Dan khususnya anak yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini tentu kita juga berterima kasih kepada tuan rumah Bapak Haji Ahsanul Abim yang berkenan mengajak kita untuk sejenak berdekir kepada Allah Subhanahu Wataala di tempat ini, mengingat salah satu ajaran baginda Rasulullah SAW, yaitu menghitan bagi putra putranya. Pelajaran hitan ini sangat penting untuk kita ketahui dan juga wajib kita lestarikan karena menurut para ulama khususnya dalam bagap kita Imam Syafi'i R.A anhu bahwa khitan bagi anak bagi anak lelaki itu hukumnya wajib sedangkan bagi anak perempuan adalah anjuran atau sunnah walaupun ada pendapat-pendapat yang lain namun sehubungan kita berada di negara tercinta Indonesia mayoritas penduduknya bermadab imam syafiai maka kita katakan bahwasanya pendapat yang terkuat bagi kita warga muslim Indonesia mengatakan hukum khitan bagi orang laki-laki itu adalah wajib sedangkan bagi wanita hukumnya sunn mengapa dikatakan wajib karena dengan dihitan tak kalah anak tersebut sudah balik itu memudahkan agar air seni yang keluar dari kemaluannya itu tidak tertahan pada kulfa kulfa itu kulit penutup yang dihitan ini jadi kalau orang tidak berhitan itu berarti rawan kalau maaf-maaf ya, kalau kencing nah itu air kencingnya tertinggal atau tersisa pada daging yang tidak dihitan itu. Bisa sebenarnya untuk dibersihkan setiap saat namun sulit. Maka sesuatu yang menyebabkan Kesempurnaan bagi kesucian Yaitu dengan dikhitan itu Dan kesucian bagi orang Surat hukumnya wajib Maka berkhitan itu Juga dihukumi Wajib Karena itu jangan sampai Urusan khitan di dalam keluarga kita Ini kita sepelikan Sebelum anak itu Balik Maka wajiblah dikhitan oleh Keluarganya Menurut Sebagian ulama justru berhitan itu disunahkan pada hari ketujuh kelahiran. Cuman orang kita ini, orang Indonesia atau orang Jawa ini, ya. kalau mau khitan putranya yang usia berapa? Tujuh tahun kategor, walaupun itu sunahnya. Sebagian orang menghitankan putranya pada usia 40 hari ya tetap baik. Tapi mayoritas dari bangsa Indonesia ini kalau menghitankan putra-putranya adalah paling tidak tamatan SD atau menjelang tamat SD ya. Kelas 5, kelas 6. Kalau kelas 2 aja dikatakan masih terlalu kecil gitu ya. Ya enggak apa-apa, yang penting belum sampai baligh. Kalau di dalam kitab-kitab VK Itu orang balek Atau anak usia balek Itu rata-rata murohik Hampir balek Usia 14 tahun Sedangkan usia 15 tahun Sudah mencapai balek sempurna Jadi ada Anak balek itu Yang eh, Sekitar usia 14 ya, Itu sudah Keluar sperma lah ya Nah anak sebelum keluar sperma itu Wajib hukumnya untuk dihik Nah maka alangkah Idealnya bangsa Indonesia Ini yang mengikankan putranya Pada usia Antara 11, 12, 13 Namun Saya membaca beberapa Informasi kesehatan Tentang dunia Anak sekarang Itu justru ada yang usia 13 tahun sudah balik ya karena situasi, lingkungan, makanan dan segala macam menyebabkan anak tersebut pada usia dini 13 tahun sudah balik, sedangkan kita orang tua-orang tua mengikuti pemahaman orang-orang zaman dahulu kala yang namanya balik itu usia berapa 15 tahun tapi perkembangan kenyataan tidak demikian menurut sebagian ilmu kedokteran bahwasannya zaman ini zaman sekarang ini karena pengaruh segala macam yang gampang diakses oleh anak-anak kita rata-rata balik itu usia berapa? 13 tahun menjelang 14 tahun karena itu nah, sebaiknya sebelum usia 13 tahun barangkali ada anak kita, cucu kita keponakan kita maka tidaklah mereka dikitankan agar apa? begitu mereka balik mereka sudah tidak punya tanggungan lagi Terhadap kewajiban nih, Dan itu yang terpenting Bapak-bapak Yang dimuliakan oleh Allah taala. Sejarah hitan itu sendiri Konon pertama kali orang di Adalah Nabi Ibrahim Alihissalam Nabi Ibrahim Di menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim Ikhtadana Ibrahim Alihissalam Ba'da samani nasanatan Wahtatana bilkodum Menurut riwayat Imam Bukhari Yang artinya bahwasanya Nabi Ibrahim itu dikhitan pada usia 80 tahun Itu Nabi Ibrahim Wahtatana bilkodum Dulu Nabi Ibrahim itu dikhitannya dengan kapak Apa kapak itu ya Pecok, budek barangkali gitu ya kalau sekarang sudah Masya Allah ya, dikitan dengan laser, ada yang tidak sakit, kalau sempat dahulu tidak demikian, tapi Nabi Ibrahim itu dihitan usianya tak kalah beliau usia berapa? 80 tahun beliau diperintahkan oleh Allah untuk hitan, maka seketika itu juga beliau berhitan bahkan sempat ditegor di lah oleh Allah SWT, hai Ibrahim. Kenapa kok engkau terburu-buru perhitan? Ini kan baru perintah. Bitarohi atau boleh ditunda waktu itu? Waktu itu boleh ditunda. Tapi Nabi Ibrahim menjawab, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku tidak senang mengakhirkan amalan yang Engkau perintahkan." Gimana, nggih? Jadi intinya demikian, Nabi Ibrahim itu tidak senang kalau diperintah oleh Allah Perintahnya itu dilambat-lambatkan, beliau tidak senang Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Usia Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim wafat pada usia 200 tahun jadi tatkala beliau berusia 80 tahun Itu termasuk pemuda Jangan heran Jangan heran Karena nabi-nabi terdahulu Itu usianya panjang-panjang Tidak seperti umatnya Nabi Muhammad seperti kita ini 8 tahun ya sudah Waktunya Innalillahi wa inna ilaihi Proji'aun sudah deket-deket itu ya tapi Nabi Adam AS itu usianya seribu tahun Nabi Adam usianya seribu tahun Disamping usia panjang Nabi-nabi terdahulu Mempunyai kekuatan yang jauh lebih kuat daripada kita-kita Jisimnya atau tubuhnya pun jauh lebih besar Daripada kita-kita ini Diriwayatkan bahwasanya Tingginya Nabi Ibrahim maaf, Tingginya Nabi Adam itu 60 ziro kalau saya gampangkan 1 ziro setengah meter berarti tingginya Nabi Adam itu 30 meter 30 meter ini satu pohon kelapa ya. detekan ini pohon kelapa, itu Nabi Adam alaihi salam ada di internet itu kuburannya Nabi Dawud kuburannya Nabi Dawud yang ada di internet ada shottingannya, bukan fotonya itu sepanjang 60 meter kubulannya ini, 60 meter jadi nabi-nabi terdahulu ini luar biasa, panjang-panjang dan kuat-kuat nabi Ibrahim usia 200 tahun wafat ini termasuk muda wafatnya bukan seperti nabi-nabi terdahulu karena itu khitan beliau pada usia berapa? 80 tahun termasuk pemuda. Ya, beda. Abliu nah, kitanya dengan Kapa? Kalau kita, kita dengan Kapa? Wah. Ya, jeren-jeren barang kali gitu ya. Karena kita ini orang yang lemah umat zaman sekarang yang lemah dan maaf-maaf jari wong Jawa bapa, enak eh, matian ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh di dalam riwayatnya Beliau ini meninggal pada usia 950 tahun. Itu Nabi Nuh alaihis salam. Dan beliau juga tinggi hampir setara dengan Nabi Adam alaihis salam. Ya memang uh, riwayat atau syariatnya nabi-nabi terdahulu itu beda dengan syariatnya Nabi Muhammad Wasallam Syariat Nabi Adam alaihissalam Nabi Adam itu diperintahkan Dengan syariat Yang berbeda jauh dengan syariatnya Nabi Muhammad Gampangnya syariatnya Nabi Muhammad Dalam urusan perkawinan Dalam urusan perkawinan itu Saudara kandung Hukumnya haram untuk menikah Misalnya seorang adik Perempuan Usianya 20 tahun kemudian punya kakak kandung usianya 29 tahun maka antara adik si perempuan ini yang usianya 20 tahun, haram menikah dengan kakaknya yang usia 29 tahun itu syariatnya Nabi Muhammad alaihi salam, tapi syariatnya Nabi Adam enggak kakak beradik itu boleh menikah jadi misalnya tadi itu Adiknya usia 20 tahun sedangkan kakak kandungnya usia 28 tahun. Adiknya perempuan, kakaknya laki-laki. Itu boleh menikah menurut syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Yang tidak boleh menikah adalah saudara kembar. Konon Nabi Adam alaihissalam kalau mempunyai putra itu mayoritas kembar, kembar, kembar. Ya, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Lah. Saudara kembar ini haram menikah. Tapi kalau dengan adiknya itu boleh menikah. Ini perbedaan antara syariatnya Nabi Adam dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya Nabi Muhammad masalah pernikahan maksimal bagi orang laki-laki itu boleh poligami berapa maksimalnya? 4 istri. Ya empat istri maksimal bukan perintah wajib tapi maksimal kalau mau poligami maksimal berapa maksimal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya kekhususan beliau menikah atau boleh menikah dan beliau pernah menikah dalam masa satu kurun itu sampai sembilan wanita ya tapi Nabi Sulaiman Alaihisalam menikah atau mempunyai istri jumlahnya 900 istri. Itu siapa Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Kalau 900 istri itu berarti mau ketemu istri pertama kalau dikilir satu hari ya, 1 hari sekali pulang ke rumah masing-masing istri itu membutuhkan kurang lebih sekitar Dua tahun setengah baru ketemu istri pertama. Itu syariatnya sahabat Nabi Sulaiman Alisalam berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang perlu saya ingin sampaikan justru ada syariatnya Nabi terdahulu yang oleh Allah perlu dilestarikan oleh Nabi Muhammad. Yaitu syariatnya Nabi Ibrahim Yang berupa hitam Jadi Nabi Ibrahim itu di hitam Termasuk syariat perintah dari Allah Begitu datang perintah atau syariat itu Beliau tanpa menunda-nunda lagi Langsung mengambil kapak Dan berhitan Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam Kemudian berjalan-berjalan Hitam ini dilakukan oleh Umatnya Nabi Ibrahim sampai terus Sampai Orang-orang yang lahir Sebelum zamannya Nabi Muhammad pun yang alami Lati Ibrahim Mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim Mereka juga berhitung Siapa saja orang-orang Yang mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim Banyak Antara lain Itu orang Quresh Yang tidak pernah Menyembah berhala dengan keluarganya adalah orang-orang yang mengikuti milah alias ajaran Nabi Ibrahim salam. termasuk juga baginda Rasulullah sallallahu alihi wasallam bagaimana tata cara Nabi kita sholat atau beribadah kepada Allah sebelum datang Malaikat Jibril sebelum Malaikat Jibril mengajarkan tata cara sholat maka Nabi kita Muhammad SAW mengikuti ala milleti Ibrahim, mengikuti millah tata cara ibadahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena itu Allah SWT juga perintah, "Fum ba'auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wama kana bilal musyrikin." Sumpah, awahina, ilaiqa. Kemudian kami Allah mewahyukan kepada engkau, hena Nabi Muhammad. Anit Nabi Melat a Ibrahim, Mahanifa. Dalam engkau mengikuti milah tata cara ibadahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim, Hanifa sebagai ajaran yang lurus. Wamaka Nabi dalam musyrikin dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik, sama sekali tidak. Nah, salah satu bentuk syariatnya Nabi Ibrahim, sebagaimana tadi saya sebutkan adalah beliau di Kitan. Tak kalah usia beliau berapa? 80 tahun. Bukan usianya 80 tahun itu di hitan, Bukan itu syariatnya, tapi amalan kita itulah yang wajib diristarikan dan diperintahkan kepada Nabi Muhammad, sehingga wajib bagi kita umat Islam untuk melaksanakannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terakhmat oleh Allah berarti malam hari ini kita sudah menghidupkan salah satu sunnah dan juga perintah dari Allah swt kepada Nabi Ibrahim sekaligus perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, lantas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kitanya kita umur berapa? Ada beberapa nabi termasuk Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam dan beberapa nabi yang lahir itu langsung maktunan terkhitan. Termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu wulida maktunan waqtu maktun as-surrah. Wulida terlahirkan maktunan sudah dikhitan waqtu as-surrah, ari-arinya sudah tanggal jadi Nabi Muhammad itu lahir sudah bersih tanpa membawa ari-ari. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala lahir itu hanya sepercik darah dari nifasnya Siti Aminah ibu beliau. Cuman sepercik saja. Ya umum artinya orang lahir itu dibarengi oleh darah. Tapi abis itu kering. Jadi tidak mengandung hal yang najis. Dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keistimewaan beliau begitu lahir di samping mahdunan terhitan waktu Asyura sudah tanggal hari-harinya beliau langsung sajidan syakiron. Beliau ada sajidan syakiron kanal badrufi tabameh gitu ya. Sajidan syakiron seakan-akan apun saat lahir itu langsung sujud kepada Allah SWT itulah Nabi kita Muhammad SAW Wasalam yang sangat luar biasa karena itu Alhamdulillah kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW kita mencintai beliau kita mengikuti beliau kita juga mentaati perintah perintah beliau antara lain adalah perintah khitan pada anak-anak dan keluarga kita dan jangan sampai perayaan-perayaan wali matur kita semacam demikian ini ditinggalkan karena ini memang tradisi yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama sampai zamannya para sahabat yang mana para sahabat juga mendapatkan perintah dari baginda Rasulullah dan yang terakhir bapak-bapak yang dirahmatilah Allah ada hal yang penting sebenarnya dalam pendidikan malam hari ini kita kaji atau kita laksanakan bahwa seorang bapak khususnya ini mempunyai kewajiban terhadap anak-anaknya pertama memberi nama yang baik pertama memberi nama yang baik kemudian setelah itu mengakikoi kalau belum diakokei ya akeka maka si anak wajib atau sunnah diakikoi ini perintah syariat setelah diakikoi anak tersebut dikhitankan Setelah dikhitankan, maka anak tersebut dicarikan jodoh. Ini kewajiban orang tua didampingi mencari jodoh, jangan sampai salah mencari jodoh. Kalau sudah anak tersebut mencari jodoh dapat, maka di situ anak sudah menjadi menjadi dewasa, namanya umroh rosyid. Sedangkan setelah dikhitan anak tersebut mencapai usia baligh alias usia remaja syabab jadi mulai kecil namanya Tifl Tiflon ini yang masih bayi diberi nama ya Sobion, Mauludun ya diberi nama yang baik setelah itu diakikoi setelah diakikoi dihitankan pada saat usia menjelang syabab pemuda pemuda kewajiban bapak-bapak dan keluarganya adalah mengantarkan anak menjadi mengerti agama gampangnya kalau sekarang di barangkali demikian ya diajari agama pendidikannya tapi itu pendidikan bukan dalam taraf yang tadi sunnah-sunnah yang tadi langsung tapi yang sunnah langsung adalah mulai dari memberi nama yang bagus kemudian uh, mengakikoi dari akiko kemudian mengkhitani kemudian mendampingi mencari jodoh alias uh, menikahkan si anak tersebut begitu anak ini nikah maka anak tersebut sudah menjadi dewasa yaitu umur Roshid bisa diarahkan saja, tinggal hanya mengarahkan itu kewajiban seorang ayah. Kenapa? Kita sebagai ayah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih." Setiap kalian ini wahai bapak-bapak, ra'in adalah penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih setiap penanggung jawab itu pasti akan dimintai pertanggung jawaban terhadap siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya kalau kita seorang kepala keluarga atau bapak ya atau suami dari istri dan bapak beri bagi anak-anaknya maka besok kita akan ditanya oleh Allah gimana istrimu kau ajari ibadah apa enggak anakmu kau ajari ibadah atau tidak Istrimu mengerti sholat apa tidak? Mengerti nasjah apa tidak? Anakmu bagaimana? Itu menjadi tanggung jawab kita Kalau kita tidak bisa menjawab naudzubillah akan mendapatkan ya, Siksaan dari Allah Subhanahu SWT Karena itu kewajiban kita Adalah menjadi seorang Ra'in penanggung jawab Bagi orang-orang menjadi Tanggung jawab kita Yaitu keluarga kita Ini Uh, rentetan dari kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua bapak-bapak dan ibu-ibu mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini dapat mengambil manfaat dari ini semuanya dan kita juga mengambil manfaat dari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT kepada para nabi, sebagaimana saya singgung sedikit-sedikit, namun yang paling utama adalah bagaimana caranya kita mengamalkan ajaran Islam ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan ada barokahnya Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Hadha walafu menggung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh